Selamat、so, pagi Pak Bili Silahkan Pak Bili Ya komentar saya sih ya Itu memang dari zaman dulu Kata k e m a n saya juga waktu Beliau ada di dalam Masalah penundupan Itu ya kita mau pulang bisa Mau p e s e n cewek bisa、hmm. mau, mau apa juga bisa Yang penting benda duit Duit itu paling berpengaruh Nah kalau remisi Saya paling n gak g setuju tuh sama remisi Orang udah berbuat salah Apalagi yang salahnya berat banget Ya itu n gak g p a n t a s d a p a t remisi パジャラファンの、ヤングコマティと、パタジュウコムブルー、ジャンパーラマン、アパティトゥー、パタタタバンホコム、トムサトドアリウうパうィカティアうアトラーメン、パ o ィカロン、パンジャラ、ガムキノランサラト、ギマピン、サプリングオモスラン、ギリスト、パラワンドギリ、ロジュー、マガティ。サーパンギパタンド 私は何が起こっているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知って asistennya, nah ini tinggal tergantung beliau nih yang mau diapakan nih yang para pelaksana hukum di lapangan karena ini mencitrakan bahwa hukum di Indonesia ini sangat loh, jadi b u orang kalau mau berbuat kejahatan ya m i s a l k a kata korupsi bagi dia melakukan kejahatan korupsi, dia dapat uang setelah masuk penjara, dia hidup senang jadi dia gak takut gak jerabu Tapi kalau orang yang l a k u n y a duit, baru mungkin takut. Tapi yang kalau dia ngerampok duit bank senturi gitu kan, dia difonis tiga tahun, ya dia dapat fasilitas sedap apa yang dia rasakan di penjara.、Mm -hmm. Jadi n gak g takut, Bu. m a k s u n y a dalam hal ini, saya menurut saya sih ya, semua berpulang kepada Presiden kita, Pak s b y membersihkan oknum-oknum di lapangan, sehingga hukum di Indonesia ini benar-benar tegak sekali. Orang takut sama hukum. Dalam aspek apapun kriminal itu orang akan takut dengan sendirinya, Bu. Karena masuk penjara itu nggak enak.、Mm -hmm. Gitu. Oke,、okay, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa komentar Anda, Pak Edi? Pagi. Ya, silahkan, Mbak.、Uh, orang korupsi, Mbak, memang tempat yang enak di Indonesia. Ya, karena habis korupsi ditangkap, istirahat di penjara. Ini udah lama sih, Bu. Ya, di penjara...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 bisa dinikmati juga hasilnya ya、mm -hmm. nah, inilah negara kita kita harus terima, karena p e n e r e n t a n n y a gak n g a p a n g a p a i n gak melakukan apa-apa sama sekali gak melakukan apa-apa、okay. eh, mulai dari polisi j a s a a k i n g penjara pun duit semua main ya,、yeah, baik pagi, yeah, selamat pagi silahkan pagi sangat tujuh dengan yang tadi Negara Indonesia negara hukum kasih tanda tanya besar ya takt hukum yang mana semuanya bisa diatur oleh uang harus dicoba kasih contoh dari yang atas ya n g atas tetap hukum ke bawah juga tetap hukum jangan Indonesia dalam keadaan krisis susah、ah, gaji minta dinaikkan mobil mewah diberikan pagar istana diganti semuanya jadi semuanya harus diberikan contoh, jadi jangan m e r a n t o l i s atau apa gitu, jadi semuanya ini udah lama dari sejak Indonesia merdeka kok penjara seperti ini bisa dibeli remisi bisa dibeli terang benderang waktu zaman Soeharto itu ditahan itu hukumannya berapa tahun ya kan、e, menjadi hampir cuma setengahnya kurang dari setengah dijalani di dalam penjara itu kan sudah terang benderang sekali ya kan jadi ini mau sudah Sudah apa ya namanya?、Uh, semua orang sudah tahu, rakyat sudah tahu,、hmm. itu jadi kasih tanda tanya besar ya. Hukum Indonesia tuh, Indonesia negara hukum bukan kasih tanda tanya besar. t e m a kasih. Oke,、okay. pagani? Iya, selamat pagi. Silakan bang. Halo. Iya, silakan h pagani. Ya, saya sangat setuju, apa pendapat wartawan tadi ya? Karena saya sendiri juga pernah mengalami enam bulan di LP dan Semarang sana.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 Nah, kadang ada yang、uh, d i t o t o n g gitu ya untuk l p b Anak-anak yang baru masuk itu diminta satu juta, dua juta seperti itu Nah, itu juga sebagai dibagi oleh siber juga Nah, keenakan yang di dalam sebagai ketua kamarnya itu Bisa mengirimkan uang kepada istri kita、nah, gitu、hmm. Nah, jadi kalau e m a n g ingin menegakkan d i hukum ya tadi Berangkat ya, korupsi-korupsi seperti itu Bahkan untuk segi hukum harus lebih kuat lagi yaitu hukuman mati Apalagi yang tiga kali empat kali masuk penjara itu udah pekerjaannya Itu aja terima kasih Halo sama Ciang Pak Darto Selamat Ciang s i l a k a n Pak dengan komenternya Iya itu masih belum lengkap Sebenarnya kalau kita punya duit kita mau pulang kapan saja bisa Itu real, itu real banget gitu loh Dan itu sangat bisa diatur Jadi inilah sebenarnya Jadi orang udah korupsi mas sebenarnya gak takut ya Korupsi misalnya dua dua t gitu ya Di dendanya、uh, 150 miliar i n ました。 Jadi gak g cuma di penjara, urusan dengan polisi juga gampang asal punya duit. Jaksa sama juga tinggal tawa menawar hakim, ya kita udah sering d e n g a r kan ee, ceritanya. Terus sampai masuk penjara ada tarifnya. Jadi n gak g ada yang disini kalau mau maling m e s i yang gede, Pak. Jadi、mm -hmm. pasti masih untung. Kalau kecil-kecil ya mati d i g e b u k i n Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Halo Pak a m r i s e l a m a t siang. シーラーがんば Gitu ceritanya Iya ya, Kan gak bisa bikin dusuh Bila perlu dibikin perusahaan sekalian Jadi dilegalisir aja Nah gitu aja Saya pikir sih Soalnya kita pecoa b sih ya Kita mau Ngomong apa juga Emang siapa yang mendengar ini Kan n gak g ada kan Kayak e n s u r y aja Tentang censuri kan bayang aja liat h tuh バイクルマ e シパン BRI、パーハリスのチアンやばい、シラカパリンガメンタンでカ a タイプロポ s カバヤ、ギリギタニ、セランキューパンブランサー、シュークリーソー、すねーバー、ギリカツバジうーラフェス、シューマーラ、ギリアパイしンギタカタカンディアミカプロボティアプラシンク 私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私 e で a ね、私は s すね、私はですね、n は e す t 私は n すね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私は a t ね、私はで a ね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私 n g すね、私はですね、私はですね、a はですね、私はですね、私はです a k はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私は m a ね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はです a 私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はで a n 私はですね、d はですね、私 a ですね、私はで a ね、a はですね、私は a すね、私はですね、私 m です a 私はで p u n juga sudah berlaku itu kepada keluarganya khususnya itu ya. Jadi semua Memang kendala adalah pusat pada pengaruhnya itu adalah uang. Jadi memang ini u d a h sebetulnya tembang lawas yang u d a h benar-benar sering terjadi di negara kita, khususnya Indonesia. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hermawan. Halo, selamat siang Bu Yana. Halo, iya Pak. Iya, s i l a k a n Bu. Ini,、uh, kalau hal begitu sudah tidak heran di Indonesia ya Pak.、Uh, segala hal bisa terjadi, segala hal bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya yang, yang bermasalah di sini adalah mental dari aparat kita. Kasian generasi muda, tidak ada teladan yang bisa dicontoh. Saya sebagai ibu rumah tangga sangat prihatin. Terima kasih, Pak. Iya, baik terima kasih, b u Yana. Pak Cito? s e l a m a t siang. Iya, Iya, s i l a k a n Pak Cito. Begini ya, menurut saya. Kalau menurut saya itu, kalau Menteri Hukuman HAM itu ya merotasi pegawai-pegawainya, パチュマジャと、やいとが、ビサマロパイと、シファマノシェイトディヒットコー。エマービサキリラジャー、キラギ、ディザンナイト、ポカネソウルシーとセビラント、サラパ、サビラント、パマンツリー、パキラギアンブナ、エラン、エルパデロタシ、ボンガラン、パルピト、インカッカンダー、ディアコニア kesejahteraan apa, kemanusiaan di dalam、uh, s e l n y a itu ya kan gaji-gajinya karyawannya pun ditingkatkan gitu kan、uh, diiringi dengan kualitas gitu loh jadi bukan soal rotasi-rotasi saya rasa itu ya karena rotasi itu akan, akan menimbulkan lagi gitu loh ya kan nah, namanya juga kalau misalnya kita lagi lapar kita pasti kan cari makanan dong Nah sama aja kalau misalnya kita ketemu d e b i k c o s n y a itu ya sekarang gimana gitu kan. Nah itu gak bisa dirotasi apapun gila susah gitu kan. Jadi saya rasa untuk kalau ke depannya ini ya kita kalau ngomong disini juga belum t e n t u didengar sama menterinya. Nah ya kan. Tetapi kita mah berharap aja kalau mau berubah gak usah dirotasi. Yang penting itu diperbaiki. Sistemnya diperbaiki. Tunjangannya, gajinya, keadaan di... Di di s t a l n y a itu diperbaiki semua, itu lebih bagus dan lebih berhasil, a t a lebih efisien saya p a h a i situ ya. Alat sih? Ya, terima kasih Pak Cipto, Pak Ari Tomang, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, silakan Pak. Nah, saya kira ini kembali lagi soal mental dan juga、uh, apa namanya ya ke keadaan yang belum ada perubahan gitu loh. Birokrasi yang boleh dikatakanlah...、Uh, Masih serba semraut, w masih tidak merasa bertanggung jawab, dan juga ya karena faktor kesejahteraan juga. Tentu dari pihak ini,、uh, dari pihak orang narapidana itu kalau bisa dia bebas, se sebebas-bebasnya. Kalau, kalau bisa dia mendapat fasilitas yang sebagus-bagusnya di situ itu w a j a r a j a Mana ada orang yang mau dipenjara. Kan, kan Hanya sekarang masalahnya kontrol dari pihak pejabat ini. Nah kontrolnya ini. Yang ya cinta-cinta sering itu terima kasih ya terima kasih Pak Bu i v i selamat siang selamat siang Pak si silakan Bu dengan komentarnya saya me melihat dan merasakan tidak adanya pelajaran budi pekerti tiap aja generasi yang sekarang empat puluh lima tahun lah ke bawah itu sudah sangat beda sekali dengan generasi saya. でのお話を聞いてみると、私 n ちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのお話な聞いてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのお話をいなみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのお話をいてみると、私たちのおいていてみると、私たちいていてたちのいていてみると、私たちのお話を聞いていていい Ya terima kasih b u Evi Pak Sandy halo Ya halo. Ya s i l a k a n Pak Sandy sama e l t siang Ya kalau menurut saya sih memang sudah prihatinya cukup lama ya Mungkin yang sebaiknya jangkapannya adalah penjara itu sudah tidak ada lagi di tengah kota Tapi disempatkan di pulau Sehingga masyarakat akan menjadi penjahat itu mikir Yang besoknya biayanya Tapi kalau di tengah kota kan masih ada jangkauan, gitu. Jadi dihapuskan lagi senjara di tengah kota itu, dibuang ke pulau aja, gitu. Terima kasih. Pak Teddy, selamat sore. s o r e s i l a k a n Pak. Saya kira n i h semua masalah mental ya. Mental kita tuh semuanya, hampir semuanya nggak ada yang benar, gitu loh. m a k a n y a untuk generasi ke depan itu dimulai dengan ada pendidikan mental atau b u k a n budi, budi peker sih, ya. Mungkin lebih ke mental. Karena apa? Karena memang begitu semua ya modelnya ya Kita susah cari pejabat itu yang benar-benar n -benar gak g mau korupsi, n gak g mau apa t u h susah Karena mereka untuk menjadi pejabatnya kadang bayar mahal Kadang ada juga sistem setoran Dari bawah itu musti setor sampai yang paling tinggi berapa Itu yang kadang-kadang kita juga Itu makanya mesti dibantai satu generasi itu hilang semua mbak Kalau enggak takal bisa ini Atau dibikin undang-undang baru untuk para aparatur negara yang berbuat korup itu dihukum mati Nah itu baru bisa マカシパデディパルディサマッサレ。サラッカンパルディパルディマリキジャラカンドゥモニターディオニャパ e ディ ?Ya.Okay, Sirakan?Ya.Yang Enat, Yangkaya, Bissablihokum, Kalon Yang Susama, Bissablihokum. Ya punya duit. Pak j i m m y selamat sore. Iya. Ceritakan, Pak Jimis. Oh,、uh, yang pertama itu kondisi standarnya untuk napi-napi lain -napi.、nah, itu harus diperbaiki. Kalau kondisi standar n yang n a k diperbaiki, mereka、uh, jadi ingin menggunakan uang untuk mendapat kondisi yang lebih baik. Karena kondisi standarnya mereka makanan standar. Nah, standarnya itu nggak manusiawi, jadi.、Uh, Ini Kalau ingin yang lebih baik ya m e n g g u n t k a n uang Kedua s a n k s i yang dijatuhkan oleh mereka yang Langgar atau n y a l a g u n a k a n w e w e n a n g Atau mendapatkan uang itu ya harus jelas s a n k s i n y a kalau tidak ada s a n k s i ya Terus begitu saja s a n k s i yang berwenang Paling atas sampai ya, Operasional kena semua Biar terlalu rasa, biar, biar kapok gitu. Baik, ya, Terima kasih Pak, wi, Pak Witoyo ya, selamat sore Pak Ya, selamat sore Silakan Jadi komentar saya Kalau hal-hal seperti begitu Sudah menjadi rahasia umum Semua orang juga sudah tahu Cuman kita ini mau peduli atau tidak saja Memang kita tidak bisa menyalahi Orang-orang yang t e r j a di penjara itu Soalnya kan fasilitas dan tunjangan hidup dia kan juga kecil Cuman ya itu harus diperbaharui So, kalau tidak, tidak Tidak akan ada jalan keluar Tetapi kalau semuanya sudah disesuaikan Masih terjadi hal-hal begitu Harus ada tindakan yang tegas Seperti contoh yang dulu、e, Si Tommy Soeharto itu Sudah terbukti nyata-nyata membunuh hakim ya d i f o n i s penjara 25 tahun Tetapi kenyataannya karena uangnya kuat hanya di penjara 3 tahun lebih sudah bisa lolos tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada satupun yang b e r a n i mengguglis dan satu lagi bukti, itu saudara saya sendiri ya, punya utang, gak bisa bayar, masuk penjara kenalan sama kepala penjara, malah ditawarin besok-besok, kalau kamu makan uang orang, makan yang banyakan nanti masuk ke sini, kita atur saya dapat berapa, kamu dapat berapa saya bisa kasih bebas Itu bukti nyata Hanya begitu aja